Berikuti berita di negara daerah-daerah yang lain Begitu murahnya nyawa Kenapa orang harus membunuh Kenapa orang harus menghabisi nyawa orang lain Itu berangkat dari penyakit hati Ada dendam yang tersimpan ada kesombongan yang menguasai dirinya sehingga seseorang itu harus membunuh. Dan di saat seseorang membunuh, saat itu telah dicabut imannya oleh Allah Subhanahuwataala. Maka kita tidak pernah, kita tidak boleh takut kepada orang mukmin, orang mukmin yang sesungguhnya tidak akan membunuh kita. Orang mukmin yang sesungguhnya tidak akan aniaya kepada kita. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaoohu jahannamun khalidan fiha. Yang membunuh saudaranya dengan sengaja ingin menghabisi nyawanya. Karena dendam di dalam hatinya. Karena fanatik kepada kabilahnya atau suku bangsanya. Maka ia kalau mati akan mendapatkan balasan dari Allah di neraka Jahannam. Wa kamilahullohu alaihi dan Allah akan marah kepadanya. Walla anahu dan Allah akan melaknatnya. Wa addalahu adaban aldi dan Allah menyiapkan siksa yang amat berat. Dosanya membunuh. Letaknya di neraka Jahannam. Masuk neraka saja sudah luar biasa mengerikan Tetapi lebih dari itu Allah murka kepadanya Artinya lebih daripada murka dimasukkannya orang ini ke neraka Tapi lebih dari itu ada murka Allah Dan Allah melaknatnya Kemudian Dan Allah menyiapkan kepada orang tersebut siksa yang hangat mengerikan Pembunuhan terjadi Tetapi orang tidak bisa Membersihkan satu Tempat Mungkin kalau kita melihat Parit yang kotor Aliran air yang kotor Kalau kita bersihkan terus-menerus Akan tetap kotor Jika ternyata sumbernya belum dibersihkan Semuanya itu terjadi Karena hati yang belum ditata. Intinya kita harus takut membunuh orang atau menjadikan sebab orang lain terbunuh sebab kalau ada orang mengatakan memberikan petunjuk kepada orang lain, mana orang ini lalu menunjukkan itu dia, lalu dibunuh orang memberikan petunjuk tadi syarikun lahu fil ismi, mendapatkan dosa yang sama sehingga termasuk berbohong yang diperkenankan adalah untuk menjaga orang yang akan didolimi, terbunuh akan dibunuh misalnya ada orang berlindung di rumah kita karena pembunuhan tidak diperkenankan kecuali secara kecuali dilakukan oleh negara atau pemerintah Islam jika ada tidak ada pembunuhan yang dilakukan oleh orang per orang kecuali untuk bela diri membela diri misalnya ada orang memasuki rumah kita lalu kita berantem dengan dia karena kita menjaga harta kita kita mati mati syahid karena menjaga harta yang halal menjaga kehormatan anak istri kita mulia ini yang diperkenankan kalau kita harus membunuh orang selain daripada ini tidak ada membunuh dengan cara orang per orang itu salah. Maka kalau ada seandainya penjahat sekalipun, mungkin orang yang melakukan kesalahan mau dibunuh oleh orang lain berlindung di rumah kita. Jangan disebutkan, jangan dikasih tahu. Adakah orang masuk di rumah kita katakan tidak ada, bukan menutupi ini. Akan tapi nanti selesaikan dengan cara yang benar, jangan sampai ada kezaliman. Di sebuah daerah di Jawa Tengah ada orang nabrak mobilnya dibakar dan orangnya ikut dibakar. Beberapa. Beberapa tahun yang lalu. Orang nabrak tidak sengaja, lihat. Emosi manusia sudah seperti itu, lihat. Belum tentu nabraknya ini karena orang unggal-ugalan. Kemudian lihat. Di Surabaya orang mencuri, curiannya tidak seberapa besar. akhirnya dihukum oleh masyarakat dengan dibunuh memang dia salah mencuri dan barangkali amarahnya masyarakat ada sebabnya mungkin tidak segera diselesaikan kasus pencurian tetapi yang perlu kita hadirkan kenapa nilai nyawa ini begitu murah kenapa orang tidak bisa menghargai nyawa Karena tidak ada orang yang mengingatkan Kalau di dalam negara Islam ada peringatan namanya undang-undang Undang-undang itu ditegakkan bukan untuk menghukum orang Akan tapi ngasih tahu kepada orang bahwasanya itu ada nilainya Kalau ada orang berzina harus dirajam Itu sebetulnya untuk mengangkat nilai kebusukan namanya zina Agar orang takut kalau ada orang membunuh maka nanti akan dikisos akan dibunuh maka ini menjadikan orang itu setiap saat diingatkan kalau mau bunuh saya akan dibunuh di saat tidak ada undang-undang tidak di saat tidak ada ketegasan di dalam hal yang semacam ini maka orang akan begitu mudah membunuh gara-gara rebutan -gara channel televisi bunuh-bunuhan di dalam berita yang kita dengar urusan sepele membunuh masya Allah dan ini terjadi di indonesia akan tetapi negara yang islam yang agak apa undang-undang kishos ini ditegakkan anggap saja nih tidak terlalu biarpun hukum belum ditegakkan 100% tidak tahu berapa persen biarpun ulama-ulama mereka masih mengatakan hukum belum tegak tapi masih lumayan ada hukum kishos di negeri yang namanya yaman namanya pembunuhan itu ter terdengar tuh setahun berapa kali tiga kali empat kali kalau di Indonesia sehari berrentetan pembunuhan di sana di sini di situ sebab apa kalau ada orang bunuh akan dibunuh sehingga pernah suatu ketika ada dari kalangan militer bersekongkol dengan perampok akhirnya merampok satu mobil Terjadi tembak-menembak. Akhirnya orang yang dirampok ini empat-empatnya terbunuh. Dilacak, ketangkep. Langsung dibunuh dan digantung di alun-alun orang bisa melihat semuanya. Karena dia membunuh dengan sengaja. Dibunuh. Jadi lihat. Di saat ada hukum yang semacam ini orang membunuh itu akan ingat. Wah kalau saya membunuh nanti bakal dibunuh. Harus ada mengingat, ini secara zuhir Secara batin ketakutlah Kalau kita membunuh dosanya amat besar Bahkan kalau ada orang Dua orang hendak bunuh-bunuhan Al-qatil wal-maqtul finnar Seperti yang disabdakan Nabi SAW Al-qatil Ila'l-taqal muslimani Jika bertemu dua orang muslim Di saifihima dengan dua pedangnya Jika ada dua orang muslim berhadap hadapan dengan pedangnya Maka fal-qatil Lual maqtulu Orang yang membunuh dan yang dibunuh adalah Finar di dalam neraka masyaAllah Busuk Bertanya para sahabat Nabi Ya Rasulullah hadal qatil Kalau yang membunuh ini jelas Tapi bagaimana orang yang dibunuh kok masuk neraka juga ini ah. Sebab yang dibunuh itu tadi niat membunuh Waktu mati dia itu punya niat Busuk pengen bunuh lawannya dalam keadaan tolim Berbeda kalau kita menja, mempengin mem, men, Menjaga keluarga kita Harta kita Di saat kita berantem Bukan tujuan membunuh Kita ingin bela diri Maka inilah yang ceritanya Ini adalah dua orang yang bermusuhan Urusan harta Urusan pangkat Urusan dunia sampai berantem Berdua maka yang satu mati Yang mati masuk neraka Yang membunuh juga masuk neraka dan harus kita cermati lagi sumbernya mana ini ke orang sampai bisa membunuh jelas yang pertama adalah tidak kenal Allah jelas, tidak takut kepada Allah sebab membunuh adalah hukumannya besar kemudian ada penyakit busuk di dalam hatinya beringas kekejaman di dalam hatinya tidak lembut hatinya, hatinya yang keras karena tidak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan sehingga menjadilah orang ini adalah orang yang dendam dan dendam itu sebabnya dari kesombongan merasa tersinggung melihat Naudzubillah orang yang mudah merasa tersinggung busuk manusia ini kalau sudah do diperlakukan kalau ada orang berbuat salah kepadanya tidak lupa-lupa Oh awas oh, ya Nah terus diingat-ingat Masya Allah jadi dia itu kalau bisa membunuh orang biarpun tidak ketah membunuh orang kalau perlu tidak ketahuan membunuh pokoknya makanya mendoakan jelek biar orang itu mati tabrak kayak Biar 2 orang ini. Ini adalah kebusukan di hati. Dan ini kalau kita pupuk kita bisa sampai derajat seperti itu. Kalau ada orang busuk hatinya tidak sejara dipangkas. Naudzubillah. Penyakit hati dendam ini akan semakin subur semakin gede. Kalau sudah gede tidak dirasa orang akan berbuat apa saja untuk menuruti dendamnya ini. Dendam tidak ada batasnya dengan saudara bisa dendam dengan ibu dendam dengan orang tua dendam dengan anak dendam dengan istri dendam dengan suami dendam kalau sudah penyakit. Dendam. Maka Rasulullah pernah menyebutkan ada dua, ada orang tiga macam. Yang pertama, orang itu nggak pernah marah, nggak bisa marah, tapi juga nggak dendam. Nabi satu-satu kosong, tidak ada nilainya orang ini ada kehormatan istrinya diganggu enggak marah, anaknya ini enggak bisa marah, ada melanggar syariat enggak bisa marah tapi sisi lain dia juga enggak punya dendam kosong-kosong hadihi -kosong. bitilqah ini sama ini dapat itu, jadi kosong-kosong enggak ada nilainya ada orang yang enggak pernah marah, susah marah tapi kalau sudah marah, enggak uh, lupa-lupa ini dendamnya enggak habis-habis jelek dia jelek jadi tadi sangat apa yang pertama tadi kosong-kosong yang kedua ini adalah jelek yang ketiga ini sudah mudah tersinggung, dendamnya tidak habis-habis. Wah, musibah ini. Paling jeleknya manusia ini. Lalu yang baik bagaimana ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Yang baik adalah dia marah pada tempatnya. Kemudian dia juga mudah untuk memaafkannya. Jadi kita pun harus ada marah. Kalau orang tidak punya marah bukan kemuliaan. Ada orang sabar, tidak pernah marah. Bukan itu, dungu itu. Ada marah saat-saat marah, marah bukan untuk membela dirinya sendiri. Nabi Muhammad kalau sudah agamanya diganggu marah. Ini agamanya diganggu, kehormatan anaknya dirusak, rumah tangganya di uh, kehormatannya diganggu orang dia tidak marah. Ini bukan orang sabar, ini orang dungu, orang goblok ini. Maka marahlah. Akan tapi kapan kita harus marah? Jangan sampai kita berbicara tentang sabar-sabar orang salah tafsir. Sabar. Ini sabar. Sabar bukan sabar. Anakmu kok begitu? Memang saya harus sabar punya anak. Kalau dilarang gak bisa setiap malam minggu keluar. Bukan sabar. Kamu ini goblok. Jadi ada. Nah, jangan, jangan Karena memang betul katanya marah sabar ini betul-betul disalahgunakan oleh orang. Ada saatnya kita harus marah. Dan tidak mungkin tidak marah. Di saat berkenaan dengan agama Allah diganggu, akhlak diganggu, moral diganggu, kita harus marah saat itu. Anak kita melakukan kesalahan, pelanggaran syariat. Lihat, jangan dibiarkan. Biarpun anak bontot paling disayang, harus marah kita. Tapi kadang-kadang ini nggak bisa marah ini. Yaitu tadi orang yang termasuk orangnya tidak ada nilainya tidak bisa marah dia masya Allah, bagaimana tidak bisa marah kepada anaknya tidak bisa marah kepada suami tidak bisa marah, kepada istri marah yang benar bukan berarti kita ngajari marah, tidak memarah di sini adalah untuk menampakkan ingkar kita kepada satu kemungkaran itu marah yang diharap dan sebatas mana marah itu sebatas keinginan untuk merubah Nah, kalau dia sudah baik, ya sudah Alhamdulillah, langsung diambil. Maka tidak ada marah yang harga mutlak tidak bisa ditawar. Tidak ada misalnya. Kita marah kepada satu orang yang membuat kerusahaan di kampung kita mungkin mabuk, zina dan sebagainya. Kita marah karena sebatas mabuknya, zinanya, ngerampoknya dia saja. Akan tapi di saat dia kembali kepada Allah, lihat, harus kita rangkul dia. Kita cintai dia. Maka jangan marah kepada manusia karena manusianya, tetapi marahlah karena pekerjaannya. Disitulah netral. Maka kalau kita marah karena manusia, ini nggak ketemu anak, nggak bisa dimarahi, nggak oh, anak kok dimarahi. Tapi marah kalau karena akhlaknya, marah karena tingkah lakunya, biarpun itu anak, istri, dan suami kita bisa marah. Jadi harus marah itu karena agama, bukan karena hawa nafsu. Ini yang harus kita Tanamkan. Jadi marah kalau karena Allah ketemu nanti Tetapi marah kalau mengikuti hawa nafsunya Tidak akan ketemu Hawa nafsu mengikuti macam-macam Jadi marahlah kepada orang karena pekerjaannya Bencilah kepada orang karena pekerjaannya Di saat ia kembali dia akan menjadi orang yang sangat kita cintai Kemudian Di samping itu dendam itu Masya Allah menyiksa ya kalau orang ada penyakit dendam itu susah hidupnya Sehingga manusia terlihat jahat semuanya Pertama orangnya mudah tersinggung lalu dendam Oh capek Masuk kampung ini katanya orang kampung ini tidak benar semuanya Masa setiap melihat saya itu melihat mata Eh rendahkan saya Tidak menghargai saya Enggak ini. Padahal bukan itu. Bukan orangnya tidak baik. Dia saja memang orangnya hatinya mudah tersinggung. Orang baru masak senyum. senyum. Kan ya enggak enak orang baru kok ketawa-ketawa dengan kita. Nanti pikirnya cek Jadi karena hati yang busuk. Menjadikan orang ini melihat yang lain jadi semakin jelek. Terus jelek. Pindah lagi kampung lain. Katanya orang jelek semua. Padahal yang jelek adalah hatinya sendiri. Kalau sudah hatinya jelek. Melihat orang lain menjadi jelek terus. Dan itulah. Dendam itu kalau terus dipupuk menjadikan orang mudah membunuh. Tidak ada orang membunuh itu kecuali karena itu. Karena emosinya yang berlebihan. Gara-gara channel televisi, ada dua kakak beradik berantem bunuh-bunuhan. Subhanallah, gak bisa ya. Ini lihat di dua tahun atau tiga tahun yang lalu, gara-gara channel televisi yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Rebut akhirnya akhirnya sampai berantem bunuh-bunuhan. Lihat, Kenapa? Gara-gara kesalahan sedikit didem, kurang ajar kau dengan aku, lihat dendam di dalam hatinya dipupuk. Kalau orang enggak dendam enggak akan membunuh. Kalau orang enggak dendam enggak akan membunuh, dimaafkan. Jadi ternyata di sini harus dibedakan antara sabar. Sabar ini adalah harus ada pada tempatnya. Marah ada pada tempatnya. Antara sabar dengan marah inilah perlu pembinaan. Antara sabar dengan marah, sabar itu seperti apa? Kalau orang salah mengartikan sabar menjadi orang dungu dan gomlok orang ini. Sabar yang berlebihan, sabar yang tidak pada tempatnya, ini adalah tidak benar. Atau marah, marah yang tidak pada tempatnya adalah juga tidak benar. Pernah kita marah tidak pada tempatnya? Anak kita membawa sepeda motor, atau membawa gelas pecahnya, ceter gitu. Tidak sengaja, padahal dia kepleset, lalu gelasnya pecah. Barangkali ada di antara kita yang marah-marah, goblok matamu tidak melihat, ya gini, ya, ya, ya. marah. Dia tidak sengaja. Kenapa kita harus marah-marah? Kecuali dia teledor, gelas dilempar-lempar begitu, lalu jatuh pecah, kita marahi Sisi lain, di saat anak kita pulang malam itu tidak segera kita marahi atau barangkali anak kita jatuh debuk gitu ya. Nah, di saat anak kita pulang malam melakukan kesalahan ternyata kita tidak marah. Ini adalah kesabar yang tidak pada tempatnya, sisi lain marah kita tidak tidak ada tempatnya. Langsung kita mendapatkan dua kesalahan. Seharusnya kita tidak marah gara-gara gelas dipercain anak kita atau mungkin orang yang membantu di rumah kita. Masa ada orang niat memecahkan piring? Kecuali memang orangnya teridor piring taruh segala macam gelas segala macam. Kalau ada orang tak sengaja membantu di rumah kita pecah perang. Jiar barang yang paling berharga, asalkan sudah hati-hati dibersihkan dengan yang halus tak tahunya masih jatuh pecah. Ya Jangan dijaci maki diolok. Kalau kita sampai marah tidak pada tempatnya ini dilihat kasusnya gue nak. Bagaimana kau bisa begitu? Aduh punten mohon maaf tadi saya enggak sengaja saya ini keplese jatuh. Oh ya udah. Yaudah lain kali hati-hati ya. Enggak begitu. Ini, sisi lain. Ini adalah, kalau kita sampai marah-marah yang tidak pada tempatnya. Kemudian sabar yang lain lagi. Sabar yang tidak pada tempatnya yaitu Khususan pendidikan yang kemarin sudah kita bahas, masalah dayuth. Orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anaknya, berada di dasar neraka jahannam. Hujahnya adalah sabar, sabar, sabar. Itu pun tidak benar. Maka, antara kita harus menjelaskan kesabaran seperti apa yang benar. Dan juga marah apa yang seharusnya ada pada kita. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya, membunuh adalah hal yang sangat mengerikan. Jangan ada terlintas. Kita untuk membunuh orang, hmm. masya Allah. Tetapi ini namanya hawa nafsu. Dan ini terjadi di mana-mana. Masya Allah pembunuhan di sana-sini. Maka ketahuilah lah. Barang siapa membunuh. Pemayyaktul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam yang sungguh sangat mengerikan Khali dan fiha Abadi dia di dalam neraka Ini adalah hal yang sangat mengerikan Yang semoga Allah menjauhkan kita dari membunuh Dan semoga Allah menjauhkan kita dari dikelab, Dikekuasai oleh hawa nafsu Kemudian fikir kita malam ini adalah Kita kemarin sudah masalah apa ya? Bab bersuci Kita waktu itu masuk bab bersuci Haid sudah dibahas Nifas sudah dibahas Mandi besar Berwuduk Membatalkan wudu sudah semuanya Syarat-syarat sahnya sholat Di antaranya adalah Kalau orang mau sholat Adalah bersuci dari Najis Membersihkan dari najis Di baju Dan tempatnya kalau mau sholat, tempat dan baju harus suci. Kalau baju kena najis, tidak sah sholatnya. Atau tempatnya kena najis, tidak sah sholatnya. Najis itu harus tahu orang. Para ulama' mendefinikan najis. Setiap definisi mereka merasakan tidak tepat. Maka dari itu sesuatu yang susah didefinisikan diterangkan dalam bentuk definisi. Definisi itu apa ya? Keterangan ringkas. Kalau susah diterangkan dengan keterangan ringkas, maka paling enak adalah disebut. Dan ini. Makanya kalau kita membaca kitab fikih yang kecil najis itu apa? Najis itu adalah darah. Yang kedua adalah Muntahan Yang ketiga adalah Nanah Itu adalah najis Yang keempat adalah Bangkai Semua bangkai Kecuali bangkainya anak Adam Dan bangkainya belalang Dan bangkainya ikan Semua bangkai Semuanya adalah najis Kecuali tiga Bangkai manusia, manusia itu suci, wakat karom nabani Adam, dan bangkainya ikan, biarpun dia sudah menjadi bangkai boleh kita memakannya dan bangkai belalang. Kemudian semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, baik manusia ataupun binatang. Semuanya ini adalah najis Berapa? Lima ya Kemudian Yang keenam adalah Anjing dan babi Anjing dan babi Anjing dan babi adalah najis Kemudian Kemudian Berapa tadi? Enam Itu adalah najis Yang pertama adalah darah Muntahan Nanah Kemudian yang bangkai Yang keluar dari semua binatang Yang keluar dari jalan depan Jalan belakang Kemudian yang terakhir tadi Anjing Dengan Babi Ini adalah najis Dan najis ini Dibagi menjadi tiga Padahal hukumnya sama Hanya untuk membeda-bedakan Artinya kalau najis ya najis saja Ada najis yang amat berat itu hanya ada di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Abi Hanifah. Najis yang paling berat adalah najisnya anjing dan babi. Namanya najis mughalladah. Tapi harus tahu yang disebut najis itu apanya sih? Supaya kita tidak was-was barangkali ada tetangga kita punya anjing ya Yang menjadikan najis itu adalah Jika anjing itu basah Lalu kita menyentuhnya Atau kita basah Kita menyentuhnya Kalau ternyata kering sama kering Tidak menjadikan najis berpindah Anjing, zatnya anjing adalah najis Kalau kita memeluk anjing Tapi anjingnya kering Kita basah eh, Kalau anjingnya kering, kita kering Maka najis tidak pindah kepada kita Akan tapi, ngapain juga memeluk anjing ya? Itu hanya sekedar contoh saja Jadi kalau kering sama kering Tidak menjadikan Najis pindah Jadi kalau ada anjing mega, oh kena lewat menyentuh kita, enggak usah pusing Ini Ada sebagian orang tidak mengerti bingungnya setengah mati Selagi, kering ya anjingnya? Oh anjing kering-kering, tidak -kering, ada masalah. Sama babi, kalau babi tidak berkeliaran ya, kalau babi berkeliaran dibunuh sama anak-anak itu nanti. Intinya itu apa, najis muhalla toh, najis yang berat. Jadi najis itu berpindah dengan cara apa? Salah satunya basah, makanya kalau sudah aljaf biljaf layu najisan, kalau sudah kering dengan kering tidak bisa memindah najis. tai kotoran mohon maaf kuda, kambing atau unta kering kayak cetakan begitu ya kayak batu kita pegang ya tidak najis tangan kita asalkan kita taruh jadi kalau kita memegang yang kering tidak najis nah, ini jadi kalau ternyata ada kotoran ayam di lantai kok sudah kering kaki kita nginjek ya kaki kita tidak najis asalkan kaki kita tidak basah, kalau kaki basah jadi najis, nah ini yang harus dimengerti, semua najis itu jadi najis muwaladho adalah najisnya anjing dan babi asal tahu saja ada orang biasanya yang aneh-aneh nganehin di dalam madhab malik, anjing tidak dikatakan najis iya kan itu kalau kita di Maroko, di sebagian negeri Mesir, ya gak apa-apa kita mengatakan anding gak najis. Nah kalau kita di Cirebon orang umumnya dalam madhab syafi'i, kalau ngomong gak najis namanya itu nganeh aneh Orang jangan nganeh-nganehilah. Jangan ngerasa sok pinter kayak paling taunya ilmu. Tidak banyak yang tahu tapi tidak ngembar-ngembar nge seperti itu. Karena umat ini harus dijaga, jangan dibikin pecah umat ini tanya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadis Imam Syafi'i juga punya hadis Jangan keminter Jadi dalam madhab Imam Syafi'i Maka anjing adalah Najis Sebagian madhab mengatakan yang eh Madhab Abu Hanifah apa Mengatakan yang najis itu adalah liurnya saja Liurnya Tapi dalam madhab kita tidak Semua yang basah Karena Di dalam bentuk hadis itu kalau anjing menjilat ke tempat wadah airmu, lah ini. Imam Syafi'i menangkap bahwasannya. Urusannya adalah urusan air dengan lidahnya. Jadi karena basahnya inilah yang menjadikan najis. Kalau ada anjing habis nyebur ke sungai, lalu naik ke masjid harus dibersihkan masjidnya. Tapi kalau anda anjing kering, tidak ada masalah. Antara najis dengan kotor beda ya. Kalau seandainya ada orang naik sepatu ke masjid kering. enggak najis masjidnya. Tapi kurang ajar orang itu. ya, ke Masjid pakai sepatu. Tapi tidak najis. Makanya kita harus bisa membedakan antara najis dengan kotor. Jalan raya itu adalah suci. Kemudian kita harus pakai koidah. Semua ini adalah aslinya suci. Jadi kalau, kalau aslinya suci dengan yakin. Kalau kita jalan itu, aslinya jalan itu buat buang air atau bukan? Bukan ya, jalan untuk lewat. Berarti aslinya jalan itu kan suci ya? Kalau ada air pun ya tentunya air itu suci, biarpun warnanya warna lumpur. Maka apa jalan itu adalah suci, tidak akan berubah menjadi najis, kecuali dengan yakin. Sehingga pakai koidah fiqiyah, al-yakinu ya al la atau la-yu-zalu bisyaki. Yakin tidak bisa berubah atau tidak bisa dirubah kecuali dengan keyakinan. Yakin bahwasanya semuanya ini adalah suci. Maka tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin. Yakinnya bagaimana? Kita melihat warnanya kuning kotoran manusia. Itu. Maka ibu-ibu kalau di rumah nggak usah pusing. Diupayakan di rumah ini adalah disucikan biar bisa sholat di mana-mana. Asalkan sudah di pel. Kalau tidak dipel, gak apa-apa. Rumah baru dibangun, belum pernah dipel. Suci atau tidak, kira-kira? Ya, suci, memangnya buat kencing atau bagaimana, kan? enggak ya. Jadi, biarpun tidak pernah dipel, suci. Gak usah pusing. Kecuali nanti terbukti bapak-bapak kencing di situ, misalnya. Wah, kelewatan. Anak-anak, anak kita kencing di situ. Kelihatan warnanya kuning. Ya, situ tok yang najis ya, bagian itu saja jadi jangan sampai salah kita memahami, kelihatannya pembahasan najis ini panjang, tidak cukup sampai hari ini saja insyaallah kita sambung yang akan datang biar sempurna, biar orang tidak kena waswas -was, bagaimana memahami makna najis, dan bagaimana menyucikan najis ini dengan gampang susah, tidak susah, semuanya ada ilmunya, jadi mau beribadah kemarin kita pada mukaddimah awal bahasanya sholat itu sangat mudah kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu gurunya menghilangkan najis juga gampang, kalau repot mesti yang salah yang mengajar itu nanti makanya Syaikh Abdul Wahab As-Sha'roh di dalam mizannya selalu mengatakan, kalau ada cara beragama repot, pasti salah itu sebab ad-din itu yusrun mudah, gampang jadi ini kadang-kadang itu, kadang salah faham, barangkali saat ini ada yang menganggap anjing itu setiap kesentuh anjing harus bingung tidak, selagi tidak, kena basah tidak ada masalah kita lewat mau ke masjid, tatanya ada motor ngebut. Wup, nyur air ke baju kita. Pulang lagi. Kenapa? Najis. Siapa bilang najis? Apanya yang najis? Kan najis sudah terbukti. Ada kotoran, ada kencing, ada darah. Memangnya ada darah nanah itu? Tapi kan bisa orang dikencing, kan bisa. Tidak yakin kamu ini. Kalau yakin orang kencing di situ terus kencingnya ke hidung kita, ya benar. Tapi kalau kayaknya, kayaknya tidak bisa merubah yang yakin. Yakin bahwasanya jalan itu adalah suci semuanya ini adalah diantaranya mukaddimah umum bahasanya urusan najis ini harus dipahami secara benar, sebab kalau setengah-setengah nanti menjadikan orang wasfas, orang wasfas bukan orang pinter, kata Imam Ghazali ya. dimanapun berada kata Imam Ghazali, tunjuk kalau ada orang kena wasfas itu pasti karena khabalun fi aklihi wa khumkun fi aklihi dia ada kebodohan, kedunguan ketololan di dalam otaknya keminter, kata Imam Ghazali, bukan saya jadi Imam Ghazali itu kalau sudah menyebut orang waswas -was kayak emosi, mengenai ih orang kok waswas ini, Kepinter dia. apanya yang susah, suflon tim, suflon tim, suflon hadis, repot. Jadi ternyata nanti sangat mudah, insya Allah silsilah najis ini akan kita perpanjang karena ini adalah berkenaan dengan hal yang sering terjadi di rumah kita, insya Allah bertemu pada minggu yang akan datang dan kita akan lanjutkan membaca kitab, adab solekil muridnya. Al Imam Al Haddad Rahimahullahu taala. Jadi tadi masalah solat harus bersih dari tempat dan bajunya. Kalau baju kena najis dan tempat kena najis maka tidak sah solatnya. Najis itu apa? Yaitu tadi. Oh ada tambahan. Sesuatu yang memabukkan yang cair itu termasuk jenis najis. Yang ke delapan ya. Memabukkan yang cair. Termasuk di dalamnya adalah alkohol. Pokoknya yang mabuk-mabuk gitu -mabuk kalau cair. Maka kalau ada minuman, ada alkoholnya biarpun 1% Nah, sama. Basah dengan basah campur, najis semuanya satu botol itu. Ini. Nanti ada perkecualian nanti untuk dalam banyak, ada mungkin Insya Allah akan diterangkan nanti, alkohol-alkohol itu hukumnya seperti apa. Jadi yang memabukkan yang cair. Kalau memabukkan tidak cair, tidak najis daun ganja disakui sah sholat kita karena dia bukan tergolong cair, tapi baju kita ketua, ketumpahan minuman keras maka tidak boleh kita gunakan untuk sholat ini saja insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena masalah najis masalah yang sering terjadi justru karena salah faham itulah yang menjadikan orang menjadi susah di dalam beribadah maka akan kita perpanjang pada pertemuan yang akan datang wallahu aalam bissawab kita membaca kitabnya Imam Haddad qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila angqal wa qaulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulullah berbicara tentang masalah dunia Walaysa zuhud allah tak milik sebarang, wainnam zuhud allah tak milik sebarang. Zuhud, hakikat zuhud itu bukan berarti anda tidak boleh memiliki dunia. Zuhud itu satu sifat yang mulia. Makna zuhud bukan berarti anda tidak boleh memiliki dunia, tetapi yang namanya zuhud adalah Bagaimana hati anda Atau anda tidak dimiliki oleh dunia Kalau sudah kita dimiliki dunia repot Hati kita dimiliki dunia capek Wa rasulillah Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Ad dunia sijnul mu'min Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafiri Dan surganya orang kafir kalau tidak salah ini cerita Sayyidina Umar Ibn Khattab Suatu ketika lagi gagah hanya beliau naik kuda Didampingi oleh para sahabat-sahabat beliau Melewati satu orang kafir yang fakir Rupanya fakir yang kritis dia itu Sudah kafir, fakir, sudah fakir, kafir Kritis dia Ingat Nabi Muhammad Pernah mendengar Nabi Muhammad Bercerita bahwasanya surga itu adalah Penjara bagi orang mu'min Dan surga bagi orang kafir Tiba-tiba dihentikan Eh khalifah Saya mau tanya Dan sekaligus ingin membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu dusta Dusta bagaimana pak Niat berani Orang bertanya kepada Sayyidina Umar Kepada presiden Karena apa Oh Islam itu adil Jadi biarpun orang rendah kayak apa Kalau mau ngomong dengan atasan ya gak ada masalah Bisa sewaktu-waktu Dan gak mudah marah Yakin bahwasanya Setidak Umar gak pernah marah Marahnya adalah marah pada tempatnya Bukan gak pernah marah Marahnya pada tempatnya Bertanya Aku ingin buktikan bahwasanya Nabi mu itu dusta Dusta bagaimana? Aku pernah ingat nabimu pernah, pernah ber berkata, kata orang kafir ini. Katanya dunia ini adalah penjara bagi orang muslim, orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Kata Sayyidina Umar, benar itu. Dijawab oleh orang kafir yang fakir ini, itulah dustanya nabimu. Bagaimana begitu? Nabimu mengatakan surga ini adalah penjara bagi orang muslim, mu'min dan surga bagi orang kafir, lihat kenyataannya kamu enak, didampingi orang, naik kuda saya ini fakir, sudah kafir, kok kafir, kan gak bener ini, nabimu gak bener itu nah Syaitin Omar tersenyum, kasihan bener orang ini oh gitu, iya maksudnya begini dunia ini kalau seorang mu'min biarpun dia memiliki duit banyak, harta banyak kalau dibanding dengan kebahagiaan di surga nanti enggak ada apa-apanya. Penginnya segera meninggalkan dunia kayak penjara ini ahli iman itu. Dan kamu dengan keadaan seperti ini masih enak ini dibanding nanti kalau sudah mati kau disiksa lebih parah lagi kawan ini. Yan ini. Itulah maknanya bahwasanya jangan kita makanya jangan kita terkagum dengan kemuliaan dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu namanya adalah istidroj bandul yang berat agar dia terlempar jauh di neraka jahanam sana sebab kalau ringan-ringan kurang hebat nyeksanya nanti, makanya dikasih beban, istidroj dijungkrak didorong agar masuk dalam-dalam ke -dalam neraka jahanam. dikasih beban walau kanat tuzanu indallah kalau seandainya dunia ini ditimbang dinilai di hadapan Allah janahal ba'udatin dengan sayapnya nyamuk maksudnya kalau seandainya dunia itu ada nilainya di hadapan Allah biarpun hanya seringan sayapnya nyamuk kalau memang Allah menilai sebab penilaian itu biarpun kecil ada nilai. Kalau seandainya Allah menilai menganggap dunia itu ada nilainya. Biarpun penilaian yang sangat sedikit. 0, berapa? Kalau memang dunia ini ada nilainya. Ini saya. Masako kafiron. Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. pihad minha. Dengan dunia syarbatamain biarpun setetes air. Kalau memang dunia ini ada nilainya di hadapan Allah niscaya orang kafir tidak ada dan tidak akan dikasih. Karena apa? Penilaian Allah itu mahal. Karena dunia menurut Allah tidak ada nilainya maka diberikan kepada orang kafir. Jadi ini wa annahu subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala منذ khalaqaha mulai dari Allah menciptakan dunia manadzara ilaiha maksudnya tidak memberikan penghargaan kepada dunia. Wa'alam dan ketawilah. Bahawasanya rizki itu sudah dibagi-bagi. Sudah diperkirakan jatahnya. Wa maksumun dan dibagi. Kalau sudah jatah kita akan datang ke kita. enggak akan ketukar. Bapak minal maibadi sebagian hamba-hamba Allah. Man busita lahu. Orang yang dilapangkan. Wa busi'a alaihi dan dilebarkan. Diluaskan alaihi rizkinya kepadanya. Wa minhum dan di antara hamba-hamba Allah itu man orang yang dipersempit alaihi kebadaannya wa dan dipersulit dipersempit karena apa hikmatun minalloh karena ada hikmah kalau bagi orang mukmin semuanya itu adalah untuk memuliakan kenapa Allah mengayahkan orang ini dia mukmin karena Allah ingin memuliakan orang ini dengan hartanya Lalu kenapa orang Allah menjadikan orang ini fakir? Karena Allah ingin memuliakan dengan kefakirannya. Kalau kaya dia kurang ajar nanti masuk neraka. Maka ini semuanya ada hikmah. Allah mengatur kenapa harus fakir ini, kenapa harus kaya ini, ada hikmah. Semuanya adalah karena Allah cinta kepada hambanya yang beriman itu. Pak Encunta, jika engkau ayuhal murid, wahai para santri, wahai para Santri Kata kita ini santrinya Imam Haddad Wahai murid-murid yang baik Para penempuh jalan akhirat Jika engkau minal muqaddariya alaihim Jika engkau tergolong orang yang sulit sempit rizkinya Fa'alaika bisabri maka Lapangkanlah kesempitan ini dengan sabar Bayangkan sudah melarat enggak sabaran. Setiap hari ngeluh. Suaminya juga sumpah dengar keluhannya, Atau istrinya juga sumpah. Sudah melarat ngeluh terus. Sapa? Sabar. Waridah dan <tongan> relalah. Walqana'ah dan <tongan> puaslah. Bima kosama Allah. Bima kosama apa yang Allah bagikan laka kepadamu. Bima kosama terhadap apa yang telah dibagikan laka. Telah Allah bagikan laka kepadamu. Rabbukanya ini Tuhanmu yang telah dibagakan oleh Allah kepadamu ini kau terima, kau sabar, kau ridho. Wa inkunta dan jika engkau minal wasa'i alihim termasuk orang yang dilapangkan rizkinya. asib maka ambillah kifayataka secukupmu. Memiliki iya tapi ambillah secukupmu. Maka berfoya-foya itu bukan suatu hal yang baik. Kalau anda seandainya sehari itu cukup makan 25 ribu Tidak usah ditambah Kalau punya pengen lebih duitnya kasih kontrak lain Barangkali kita punya jatah Wah, ma, pa, bu, mi Yuk kita sekarang mau ke warung Jatahnya berapa, pak? Jatahnya berapa, bah? Ya sudahlah. minggu ini kita 100 ribu lah makan di warung Boleh Tatanya dibelokkan ke nasi yang sangat sederhana Cuma 25 ribu Sisanya mana? Buat masjid al Mustaqim. Ah, Karena belum ada kipasnya, aneh gitu ibu-ibu pada -ibu kipas-kipas. Peres nanti, insya Allah nanti ada yang dengar kipasnya ada nanti. Lah ini jadi ambil secukupnya untuk yang sisanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boros itu adalah bukan hal yang baik. Makanya kita itu harus cerdas ya. Cerdas itu mengatur duit. Kalau kita sudah cukup kenapa? Misalnya kalau harus saya mengeluarkan duit dua ribu. Ambil 5.000 sisanya kasihkan orang. Jangan saja ma masuk kantong lagi. Pelit itu namanya. Mumpul kita sudah niat mengeluarkan, keluarkan saja. Jadi diaturlah ambil secukupnya. Berfoya-foya itu menjadikan orang tamak. Lihat ngikuti gaya hidup capek. Orang beli ini kita ngikut beli ini. Padahal gak butuh. Orang mau mau ganti ini kita ikut ganti juga capek. Ini menjadikan orang tidak nyaman hidup. Itu di saat dia itu. Adalah mengambil sesuatu yang lebih dari kebutuhannya Dan menjadikan hebat orang kaya hati itu Kalau orang mengambil kebutuhannya saja itu nyaman, enak Tidak akan kita jahat ke orang Tidak akan jahil, tidak akan mengambil miliknya orang lain gak akan. Ya, ini adalah kalau orang sudah kona'ah Dan ini perlu kita tanamkan mulai kecil di anak-anak kita Barangkali anak kita mungkin gaya, selera gaya-gayaan Langsung tanya siapa yang mengajari kamu seperti itu nak? merek baju harus merek. Ini merek. Ini merek. Itu bikin capek, lihat. Orang tua juga capek belikan. Kadang-kadang orang tuanya yang mengajari, "Aduh, gengsi dong, norak masa pakai begitu." Ya enggak usah diajari. Seru pakai baju yang sederhana. Dilatih, kalau sudah anak kita terlatih dengan kesederhanaan ini, maka dia tidak akan menyusahkan orang lain. Coba kalau sudah kita latih, jangan begitu masa anaknya mama begitu, anaknya mau begitu. "Aya nah, gengsi dong." Ah, oh, dididik. Dia sendiri akhirnya terbiasa. Bukunya beli yang mewah-mewah ini yang mewah-mewah beli ini semuanya sabun semuanya sabun itu kan digosokkan di kulit selesai ya bestu. Yang penting kan dah keluar beres. Tapi gara-gara sudah terlate ada basabun lima ribu dia membeli dua ribu. Karena apa? Kengsi gaya hidup macam-macam. Ah orang dulu pakai kelerang itu beres bersih tidak ada masalah. Jadi biasakan anak kita dengan seperti itu pakai baju yang biasa sesuai dengan kebutuhannya. Atau memang karena kebutuhannya anaknya kita ada sakit dan sebagainya batuk-batuk atau apa perlu dibacikan dibelikan yang sesuai jangan dididik anak-anak kita untuk mengambil sesuatu yang dia tidak butuh mainan memanjakan anak berlebihan kadang-kadang sampai gunung itu, mainannya itu anak tidak butuh dan dia belum punya keinginan yang semacam itu hanya kita saja yang nuruti kadang-kadang tidak perlu kita belikan ini kita teringat suatu ketika orang tua Ada punya Kalimat yang sederhana itu sebetulnya. Ponakan, ponakan itu tiba-tiba diajak rekreasi Rekreasi kemana? Tempat yang terhormat bukan suatu hal yang tidak baik Tempat terhormat Rekreasi Rupanya ketahuan Dibawa kemana tadi? Cerita anaknya itu Saya baru kesini diingatkan oleh orang tua dengan bahasa yang sederhana. Anak itu belum butuh kepada hal-hal yang semacam itu. Kalau sudah mulai kecil sudah kau kenal hal-hal yang seperti itu, kalau sudah gede lebih jauh lagi dia punya hobi keliling. Kalau tidak butuh ngapain harus dibawa ke sana, pengen menghibur anak, lingkupnya itu sudah cukup. Kita bawa ke sawah senang anak kita, ke sungai senang anak kita. Tidak usahlah kita itu menghibur anak kita dengan biaya yang mahal. Itu kan gaya hidup macam-macam. Oh, repot segini, harus Ini bayar puluhan ribu, ratusan ribu kadang-kadang. Padahal anak belum butuh. Kita ada cerita di pinggir sawah, di pinggir sungai. Ini adalah dengan kesederhanaan yang menjadikan anak kita adalah kaya hati. Baju, mainan, sederhanakan semuanya. Ini adalah termasuk pendidikan hebat dari Al-Imam. Al-Imam Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala ambil secukupnya. Wa khudh haajatak mimma fiyadik am billa hajat keperluanmu dari apa yang ada di tanganmu wasrif ma baqi sisanya adalah berikan fi khairi untuk kebaikan wasubulil birri dan di jalan-jalan kebaikan. Kemudian ini kalimat terakhir Imam Haddad wa alam katawilah annahu sesungguhnya la ya taayyanu tidak harus Alal insani bagi orang orang yang punya duit didengar ini. Waalam dan ketai lah an-nahu sesungguhnya layat tidak harus alal insani bagi orang idharat dan tuhulah pengen masuk fitorikillah di jalan Allah jalan ridho Allah tidak harus ayah rujak keluar memalihi dari hartanya. Tidak langsung pula nanti wah anu. tidak tidak harus seperti itu. Saya enggak boleh meninggalkan saya harus meninggalkan pekerjaan dong kalau gitu. Dunia saya buang begitu. Tidak kata Imam Haddad. Orang masuk di jalan Allah tidak harus dia meninggalkan dunianya. Awa hirfatahu atau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan pencahariannya min malin dari harta. Ayah Ayahur jamalin in kana lahumal tidak harus meninggalkan hartanya. Oh ya Teruka atau meninggalkan. Herfa pekerjaannya. Wati cara tahu dan bisnisnya. Ingkana muhtarifan atau mutajiran. Kalau dia adalah seorang pegawai atau mutajiran atau seorang pedagang. Tidak harus ditinggalkan. Daganglah terus. Bekerjalah terus. <tif> Balilladzi akan tetapi yang yata'ayyano. Yang mesti dilakukan alaihi oleh orang tersebut. Itu apa? Takwallah, takut kepada Allah. Sebab kalau orang Islam melarat-melarat, enggak melarat, beres. Bangun musala enggak jadi-jadi, bangun masjid enggak jadi, jadi bangun ini enggak beres-beres ya kan? Maka yang kaya teruskan tetapi kayalah yang benar kan begitu. Maka kaya itu disiapkanlah. Jadi siaplah untuk kaya. Semuanya siap untuk kaya disiapkan. Kalau kaya bagaimana? Kalau kaya mendadak nanti bingung untuk apa nanti. Akhirnya poya-poya enggak kar-koran. Mending siap. Kalau saya kaya nanti saya harus begini. Saya bantu fakir miskin, yatim piatu, pesantren, masjid. Ini namanya siap kaya. Balillati ta'ay. Balilladziyata'ayan. Bahkan yang harus dilakukan bagi orang tersebut taqwallah fima huwa fihi taqwallah di dalam menjalani aktivitasnya tadi. Jadi apa tadi? jadi pegawai jadi ini takwa kepada Allah Kemudian wal ijmalu fi mempraktiskan di dalam mencari Artinya apa? Jangan mengejar terus berlebihan di dalam urusan ijmal itu adalah global Seandainya bisa diwakilkan orang wakilkan sehingga kita bisa sambil ibadah kan begitu Jangan semuanya harus, wah, pagi, siang. Kadang-kadang semakin banyak duitnya semakin pusing. Padahal kalau dia mengerti manajemennya, dilempahkan ke orang, suruh ngurusi biasa ngaji. Jangan tamak juga, semua pegawai pekerja tidak diberi kesempatan untuk ibadah. Ini kan orang yang berlebihan. Biarpun tujuannya mencari akhirat, tapi tidak benar dia caranya. Coba lali perhatikan, yang pekerja di rumahnya harus diberi kesempatan untuk ngaji. Waktu sholat sama ah ya ini, hadiahnya yang genah hiburannya diarahkan kepada yang baik, kau perlu diwajibkan yang kerja di sini, wajib ngaji setiap malam ahad, bagus itu ini kan lumayan begitu, jadi dia adalah orang kaya yang ternyata dengan kekayaannya ini adalah menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. biha'itul laya turku faridha tanwala nafilatan, jadi syaratnya kalau bekerja itu adalah yang simple, praktis, manfaatnya gede, jangan sampai meninggalkan kita kewajiban yang lainnya termasuk kesunatan-kesunatan bisa dilaksanakan anda kaya, pegawai, anda punya pekerjaan, punya dagangan tapi masya Allah, jamaah rutin jangan sampai sakit dulu baru bisa sholat atau melarat dulu baru sholat kalau semua kaya, kaya, dengan kekayaannya menyisikan waktu untuk ngaji susah ya, banyak ini banyak dagangan, banyak tamu ini, janjian-janjian perdagangan ini malam ahad nih orang pada libur nih musibah ini ya Hati-hati ini. Nanti. Suatu saat rezeki banyak mengalir. janjinya orang ngajak bisnis hari akad. Ditolak aja ya. Hari akad ngaji pak. Kalau mau bisnis dengan saya, ngaji dulu. Nah. Nanti takut malah kaya bubar masjidnya ini. Kaya tapi bermanfaat. Kaya tapi ada nilainya di hadapan Allah SWT. Walaya kau dan jangan sampai ia itu terjatuh. Fimu haramin kepada sesuatu yang haram. Walafudulin dan sesuatu yang tidak ada perlunya. Latasluhul isihti'anatu. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan alat bantuan. Fitoriqillahi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bekerjalah bekerja, ambil yang penting-penting saja. Jangan sampai kita memperlebar urusan pekerjaan. Sampai kita meninggalkan kewajiban. Sampai kita meninggalkan kesunatan. Atau kita jangan sampai mengambil sesuatu yang sekiranya tidak menghantarkan kita kepada Kemudahan di dalam kita mencari rita Allah SWT. Ini saja mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Untuk acara selanjutnya yaitu interaktif. Atau tanya jawab. Dibersilahkan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Bangga, dibersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Buya yang saya hormati Yang saya Tanyakan masalah Aziz Suatu kasus Kalau saya masih dinas Bandung naik bis Di tengah jalan sudah Rangsang ada yang ingin keluar buang air kecil sampai di cicahem terburu-buru sehingga masuk ke umum kapacilit celana dalam sampai celana luarnya kecipratan najis sedang pakaian hanya itu saja mulohor waktunya lohor Bagaimana ini pertimbangannya Lohor atau tidak Kalau lohor, celananya kotor Kalau tidak kewajiban Langkah apa yang harus saya kerjakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangga satu lagi Bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Kang Buya. Misalkan hari lebaran umumnya tuh bersalam-salaman kepada tetangga. Tapi bersalam-salaman itu lain muhrim hukumnya tuh bagaimana Kang? Penasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masalah Dan ini banyak kejadian Kita celana kita kena najis Atau baju kita satu-satunya kena najis ya Dan mustahil Susah kalau pinjam kepada orang Kalau pinjam kepada teman juga Ngerepotkan orang lain Jadi kalau kita di tengah jalan Kalau kasusnya seperti itu Jangan jadi orang waswas. -was. Mohon maaf, jika ternyata celana kita kena najis maka celana wajib dicuci kalau bisa. Kalau bisa. Dan makna bisa ini dipahami. Bisa itu seperti apa? Kalau ternyata ada dugaan yang kena najis adalah bagian ini, langsung saja dicurah air beres. Biasanya seperti itu. Misalnya ada, waduh kena najis ini, bagian sini tidak harus dicuci semuanya. Aslinya seperti itu kalau orang, kecuali orang waswas. kalau yakin kita kena najis ini, atau dugaan pasalnya, lengan kanannya kena najis di bagian mana ya sudah, lengan kanannya dicuci semuanya termasuk bagian celana misalnya yang kena najis, waduh ini kena basah langsung saja di, diangkat sedikit, dituangi air itu adalah menjadi suci kalau itu pengen mencuci, pengen langsung sholat tapi barangkali kemana-mana ini, waduh semua kena ini berarti harus basah semuanya, kan tidak mungkin kita mencucinya di situ. Membasah, membasahinya tidak mungkin. Karena menggunakan itu adalah termasuk tidak enak. Maka artinya itu kita adalah orang yang harus sholat. Sementara kita tidak bisa bersuci dari najis. Ini terkolong di dalam masuk orang yang fakidut tohureini. Hukumnya seperti orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa bertayamum. Orang yang punya kenadaan jesu tapi tidak bisa dihilangkan itu sama orang kalau mau sholat tidak bisa butuh dan tayamum, dia tetap melakukan sholat dalam keadaan baju kenan najis waduh kurang ajar ini oh tidak namanya ini sholat untuk menghormati waktu dan itu yang dikukuhkan di dalam madhab kita imam syafi'i jadi gak mungkin artinya sudah anda sendiri yang menghukumi tidak mungkin saya harus melepas celana dicuci wah ini kan kacau nanti bagaimana Artinya Anda sendiri mengukur bahasanya ini tidak mungkin. Barangkali Anda di kendaraan, di ini, di tempat yang jauh pinjem orang pun tidak mungkin. Atau tempat bahaya. Sama orang yang dipenjarakan di satu tempat najis, dia sholat di tempat itu juga. Mungkin orang disekap di satu orang, di satu tempat. Dia mau tayamum najis semuanya ini. Bagaimana meninggalkan sholat? Oh tidak, tidak ada meninggalkan sholat. Maka kita melakukan sholat. Sholat kita adalah sholat berwudu, kalau kita bisa wudu, tapi karena baju kita masih kena najis, maka namanya ini adalah sholat untuk menghormati waktu, dan kita langsung memasuki satu koidah. Semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya, maka sholat itu wajib diulang. Kecuali masalah aurat. Semua sholat, jadi syarat sah-sahnya sholat adalah Berbuduk, syarat ya Bersuci itu kan syarat Bersuci dari hadas kecil dan besar, syarat yang pertama Termasuk bersuci dari najis di badan Bersuci dari najis di, di, te di tempat Ini adalah syarat Kemudian syarat sahnya lagi sholat adalah ngadep ke keblat Nah ini Ini adalah syarat sahnya sholat Jadi semua syarat kalau tidak bisa dilakukan karena ulur maka kita tetap melakukan sholat, tapi sholat itu wajib diulang yang penting kan tidak dosa, kalau kita nganggur saja dosa kita, dosanya kan ngeri tapi kalau kita sholat maka kita tidak dosa, tapi wajib diulang itu saja, namanya sholat sholatnya orang yang menghormati waktu Kecuali orang yang tidak punya baju untuk menutup aurat, menutup aurat termasuk syarat. InsyaAllah pembahasan yang akan datang masalah aurat. Menutup baju, menutup apa, mengenakan baju adalah, menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Menutup aurat syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang mau sholat tidak punya baju, ya tidak usah baju tidak bisa untuk menutup semuanya ya tidak tutup semuanya kalau laki-laki kan enak antara pusat dengan lutut anggap saja untuk pusat dengan lutut pun tidak bisa maka lepas saja bajunya sholat telanjang termasuk anda tadi sebetulnya bisa sholat telanjang dibuang itu najis tapi sholat telanjang dimana? kan tidak bisa masa di masjid telanjang tidak boleh buka aurat haram buka aurat haram kecuali anda bisa melepas baju yang kena najis itu maka kita sholat dalam keadaan tidak pakai baju kalau ada orang solat tidak pakai baju, sah. Kapan itu? Pengen solat nggak pakai baju? Nggak ada yang pengen. Di saat bajunya sudah tidak ada, melarat, kebakaran semuanya di bawah ini, itu adalah solat tidak pakai baju. Dan boleh solat berjamaah nanti. Dan ini di saat ada orang solat tidak pakai baju, berarti kan syarat sahnya solat tidak ada satu. Maka dia nanti tidak wajib mengulang. Jadi khusus masalah aurat tidak wajib diulang nanti. Nanti akan dibahas insya Allah. Jadi adapun yang ditanyakan tadi, selagi anda tidak bisa melakukan, kalau di rumah kan peres lepas saja bajunya, ambil penutup yang lainnya, atau celana dilepas anda membawa sorban. Sorban bisa untuk untuk pusat dengan lutut masih bisa. Jadi kalau sudah tidak bisa, lakukanlah anda dengan solat anda. Biasanya ini kasusnya di kereta. Kereta, ngadep ke kereta, ini biasanya kalau mau ganti celana, kan celana siapa? Masa orang, pak celanamu dilepas sama masanya pakai, kan gak bisa? Jadi di kasusnya adalah di kereta atau di kendaraan, kita gak bisa berhenti, kita pengen sholat. Sementara baju ini sudah najis. Bagaimana? Mau dicuci, cuci di mana? Nah ini mungkin sekali seperti itu. Tapi kalau selain di kereta, masih itu masih mungkin ya. Saya pinggir sarungmu, kan? Nah, bisa, masih bisa. Jadi di saat tidak bisa lakukanlah sholat dalam keadaan Anda mengenakan baju yang bernajis tapi nanti harus diulang. Kemudian masalah berjabatan tangan. Yang pertama orang itu harus insyaf. Tidak semua dari kita ini bisa menjalankan syariat Rasulillah. Kita punya banyak dosa ya. Yang sudah menjaga tidak salaman dengan perempuan barangkali matanya masih jelalatannya berarti matanya belum dijaga. Atau ada orang sudah tangannya tidak pernah salaman dengan perempuan. Matanya dijaga tapi mulutnya tajam-tajam ada. Jadi ternyata orang ini tidak semuanya bisa menjalankan syariat. Maka kita harus banyak beristighfar. Tapi yang paling penting adalah sadar kalau dia itu melanggar syariat. Ini yang penting. Mataku itu suka jelalatan, nangis ya Allah, bantulah aku agar menjaga mataku ini, ya Allah, ya Allah jagalah mulutku ini. Kemudian setelah itu jangan meremehkan orang lain, ini dasar orang kok jelalatan tok ini matanya gini, mulutnya ini, gak usah. Jadi sadarilah dahulu biarpun kita ternyata masih melanggarnya. Ini kok idah, tapi kalau ada orang sombong dengan kemaksiatan gak bakal bisa tobat di situ termasuk di dalam masalah berjabatan tangan ini sebetulnya disepakati oleh ulama semuanya hampir tidak ada yang mengatakan hampir tidak ada yang mengatakan boleh berjabatan tangan antara laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya berjabat tangan tidak boleh akan tetapi kita jangan meremehkan orang lain kadang-kadang satu masyarakat sudah terlalu dekat kemudian tradisi di kampungnya seperti itu lihat Kalau ada orang ingin menjalankan syariat berat Barangkali malah jadi cacian Maka caranya halus Caranya halus barangkali kalau sudah terdesak kita bersalaman tapi sambil beristighfar nanti Yang penting jangan nyelonong sudah orang gak salaman Eh Ya nah, ini yang tidak bener. kalau sudah dia begini ada anak perempuan tiba-tiba salamannya sudah begini Ya faham, kita langsung bukan malah nonyol-nonyolin, ustadz lagi kadang-kadang kan musibah nanti Tapi ingat, jangan meremehkan ustadz yang masih salaman Atau meremehkan, jangan meremehkan kiai yang masih salaman Orang meremehkan tidak ada baiknya, nanti kita lebih busuk Barangkali beliau adalah di setiap malam menangis atau karena beliau itu pengen ngayomi orang awam yang belum banyak faham lah urusan salaman itu adalah nanti yang penting dia mau deket mau sholat kadang-kadang maksudnya seperti itu bukan dinikmati itu sebetulnya para kiai itu salaman itu sebetulnya kalau bisa nggak usah salaman apa sih capek kan begitu jadi ternyata di sini kita tidak boleh merendahkan orang lain barangkali ada kiai yang salaman Anggat, jangan mencaci orang kalau anda bisa meninggalkan itu kemuliaan di anda tapi mencaci itu jelek tapi berusahalah perlahan. Yang penting jangan kita nonyol-nonyol salaman. Ya ada anak putri tiba-tiba salaman. Ya ada putri, ala assalamualaikum. Beres, orang paham. Apalagi cerebon ini kelihatannya masyarakat lebih gampang. Dibanding di tempat lain kita ini. Kalau di sini kan ada. Apalagi cara Sunda itu kalau salaman di ujung jari. gitu ya. Itu tinggal ngarik sedikit, beres kita. Tidak salaman lihat. Sudah secara Jawa Baratan itu enak untuk tinggalkan salaman. Sebab kalau salaman begini, ujung, ujung sentuhan ujungnya ya. Ini lebih enak lagi, tinggal narik sedikit, beres. Aman, aman, aman. Begitu. Yang halus. Jangan, sok astaghfirullahaladzim, haram, tidak boleh. Hah. Apa itu? Merendahkan orang lain itu sebelumnya. Jadi men, seolah-olah mengatakan, dasar kau goblok, tidak mengerti haram ya. Seolah-olah ngomong begitu. Jadi kalau ada orang bersalaman, bagaimana caranya halus? Kalau mendesak barangkali, anda harus bersalaman. Bersalaman, tapi ingat bahasanya, saya salah saat itu kalau sudah begitu diingat wah ini orang suka nonyol-nonyol salaman jadi duduk saya nanti harus di tempat yang jauh harus begitu, jadi paham ini indah, jadi katakanlah kalau harus ditanya sebetulnya jelas hanya kadang-kadang menyampaikannya kita seperti apa, coba kalau kita katakan salaman hukumnya haram, awas yang salaman masuk neraka oh. neraka memangnya kita yang punya jadi ternyata sampaikan dengan yang halus haram-haram, tapi yang gak benar itu siapa yang mengatakan haram Nah ini bermasalah sombong kita ini. Suruh mencarikan kitab mana yang mengatakan boleh. Tidak ada kitab yang mengatakan boleh. Jangan sombong di saat kita bisa meninggalkan salaman. Jangan sombong anda. Atau sebaliknya. Mentang-mentang hobi salaman lalu mentang, menantang. Siapa yang mengatakan salaman haram berhadapan dengan saya? Rasulullah yang akan menyebut. Li'ayu ta'ana ahadukum bi mihyatin min hadidin. Untuk ditusuk ubun-ubunnya itu dengan besi. Itu lebih bagus daripada harus bersalaman dengan perempuan. Itu ancaman. Nah ini ada sebetulnya. Makanya dengan cara yang halus. Jangan sok adik putri kami. Barangkali yang di SMA dan sebagainya. Mungkin gurunya masih belum mengerti. Anggap orang lain itu adalah orang yang harus kita kasih sayangi. Mungkin belum faham. Mungkin belum mengerti. Kalau ada ustadz, Anda tidak bersalaman. Tidak akan marah. Yakinlah itu. Ustad yang benar, jangan tidak enak. Wong yang ngajak salaman Ustad kok masa saya enggak salaman, oh salah. Ustad tidak akan marah. Ustad itu bersalaman dengan orang awam itu justru karena ngeladeni takut orang awamnya ini tersinggung. Jadi Ustad itu salaman kepada ibu-ibu, Kiai salaman dengan ibu-ibu itu karena apa? Menjaga perasaannya ibu-ibu itu takut tersinggung. Kalau ibu-ibu mengatakan assalamualaikum pun tenjai, bangga ini. Oh bagus ini orang-orang ini. Jadi gini, inilah yang harus kita hadirkan masalah salaman, waktunya habis untuk salaman. Jangan sombong di saat Anda bisa meninggalkan salaman dan sisi lain lihat kalau ternyata masih bersalaman, jangan meremehkan orang yang sudah bisa meninggalkan salaman. Intinya kita bersihkan hati kita. Kemudian ada lagi. Bagaimana? Ini ada yang lebih penting menjelang hari raya ini ada pertanyaan masalah korban ini kita janjikan insyaallah pembahasan yang akan datang masalah korban karena waktu dekat minggu depan ini insyaallah kita akan berbicara tentang korban keutamaan korban, caranya korban sesuai dengan surat ini semoga dicatat ini karena ini panjang, karena korban ada hukumnya korban biar semuanya semangat mengadakan korban bagaimana hukumnya memanggil dengan sebutan kata-kata sayang kepada pasangan kita pacar wah musibah ini pacaran sendiri kalau di majelis ini sudah denger semuanya pacaran itu tidak baik, merugikan anda yeah. boros waktu boros uang boros pikiran, ada mikir orang yang tidak mikir kita, kan pusing ya ah oh, pokoknya capek lah terus lagi nanti bisa bohong ke orang tua, tidak ada baiknya sudah begitu pakai kata sayang-sayang ini berbahaya sekali jadi hindarilah, ngomong saja yang lembut-lembut itu sudah tidak baik jadi kalau adik putri kami yang sangat terhormat ini, kalau ngomong sama tulah, kalau ada telepon, rimanya adalah halo siapa ini? Harus begitu dong. Jangan malah dilembut-lembutkan, pusing orang dengar. Falatakh do'na bil koli fayat ma'allatifikal bi marodun. Larangan, jangan lembut-lembutkan wahai adik putri kami di dalam omongan sampai orang pusing dengarnya ini. Orang sakit, rusak hatinya nanti. Jadi tidak baik itu. Pacarannya saja adalah bukan suatu kemuliaan. Kalau anda ingin mendapatkan kemuliaan, carilah pasangan anda dengan kemuliaan. Bukan di pinggir jalan, bukan dengan surat-suratan. Belum apa-apanya kok mau. Jangan mau itu. Belum apa-apa dibilang sayang, bales sayang. Wah murahan itu perempuan itu jangan mau. Sama itu. Jangan bilang sayang-sayang belum ada apa-apanya sayang-sayangan. Kecuali suami istri harus Rasulullah sendiri menyebut cita Aisyah adalah dengan sebutan Ya Aish Kata indah, dalam bahasa Arab itu Kalau dipotong kalimat belakangnya, huruf belakangnya itu Kalimat indah, wahai istriku tersayang Aish, sebutan yang Yang begitu, bagaimana Berhubungan Kepada uh, Kurang jelas Anu pertanyaannya tidak, tidak jelas Insya Allah nanti Kemudian ada lagi bagaimana hukumnya orang yang sakit tidak mengerjakan sholat Jum'at sakit beda antara orang sakit laki-laki yang aslinya wajib Jum'at anda wajib Jum'at semoga sehat ini sebagai contoh saja tiba-tiba ada yang sakit beda dengan ibu-ibu kalau ibu-ibu bisa langsung sholat di awal waktu dengar azan Jum'at ibu bisa sholat duhur di rumah masing-masing tapi kalau bapak-bapak lagi sakit, dianjurkan untuk nunggu Jum'atan selesai, baru sholat duhur. Kenapa? Barangkali bisa sembuh. Pengen sembuh enggak kira-kira? Pengen ya? Barangkali dalam masih khutbah Jum'at sudah sembuh, nanti bisa ke masjid nanti. Makanya kalau kasusnya adalah sakit, dari asal wajib Jum'at lalu dia kok sakit, Maka sholat duhurnya ditunda dulu, nunggu Jumatannya selesai. Itu pun tidak wajib. Hanya nanti problemnya. Ya, ini Tidak wajib harus menunggu seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu, bebas. Karena apapun bentuknya, ibu tidak wajib Jumat. Awal atau akhir tetap tidak wajib Jumat, maka tidak ada masalah. Kemudian di sini pertanyaannya kok. Duhur dijama dengan sholat asar, mohon ah, Kalau memang sakitnya sakit yang betul-betul susah Dalam urusan bersucinya, diperkenankan Barangkali susah sekali dia dalam bersuci Mungkin tetap hadas atau repot dan sebagainya Sakit yang sangat parah, bisa dia menjamak sholat Dikumpulkan menjamak sholat adalah boleh Karena sakit yang parah Yang menjadikan dia sangat susah Untuk mengambil air wudu Atau barangkali tidak ada yang menolongnya Mumpung sholat duhur saya jama sekali Dalam keadaan sakit adalah Boleh jadi kalau dalam keadaan sakit ya. Jadi kalau ingin menjamak, sakit dulu nanti boleh. Jadi dalam keadaan sakit, dia boleh menjamak sholat. Sakit yang parah ya. Sakit gigi sedikit saja, sakit cerawat, sakit ini menjamak sholat kacau itu nanti. Jadi sakit yang sekiranya berat sholatnya. Karena ada cerita ini. Saya itu, ada seorang ibu sakit. Saya itu sakit. Dibantu anak saya itu hanya waktu duhur. Anak itu makan siang, ngetuhur pulangnya nanti malam Salat asar mesti saya itu bolong Oh lakak susah, salat duhur sekalian di jama' Teres Jadi ini adalah keindahan kemudahan di dalam Islam Jadi kemudian ada yang lain lagi Pertanyaannya Menurut ulama dunia Masalah istilah akhirat, masalah ulama dunia Uh, dunia itu berasal dari kata dana'ah itu masalah namanya bahasa jawanya kiroto boso, dikembalikan kepada asal bahasa uh, dunia itu adalah dun adani, adani rendah, memang dunia itu adalah nilainya rendah, atau diartikan dunia itu adalah sangat dekat dengan kita, dalam arti sering menjadikan kita mudah tergiur ya dunia adalah hina, dani adalah sesuatu yang hina, maka dari itu janganlah kita mencari dunia karena dunia, tapi carilah dunia karena adalah akhirat ini saja karena waktu sudah habis Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang apa? Yang bermanfaat, yang menghadirkan iman, ilmu yang manfaat, yang bisa menjadikan ilmu yang bisa kita amalkan dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seb, umuman. من رحيم الحمد على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا انصرنا ولا تخذلنا واعفنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واغفر ولا تستر علينا انك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اصلح ذات بيننا واليف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في الحاضرين وبارك لنا في هذه الجماعة وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في مصلياتنا Wa barik lana fi ma hadina wa barik lana fi matalimidina wa barik lana fi kulli ma ataitana ya arhamar rahimin wa ya arhamar ya Allah ya Allah berikan keberkahan kepada apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah berikan keberkahan kepada hati kami ya Allah Turunkan rahmat dan berkah di hati kami ya Allah. Berikan keberkahan di jasad kami, tubuh kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada anak-anak kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada suami dan atau isteri kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada tetangga-tetangga kami semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Berikan keberkahan kepada masjid ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikan keberkahan Ya Allah... ...di jalan-jalan kami. Berikan keberkahan Ya Allah... ...di pasar-pasar kami. Berikan keberkahan Ya Allah... ...di pesantren kami. Berikan keberkahan Ya Allah... ...di segala yang engkau berikan kepada kami. Berikan keberkahan Ya Allah... ...semua nikmat yang engkau berikan... ...kepada kami Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau Maha Kuasa Ya Allah. Berikan keberkahan Ya Allah... ...kepada umur kami... Berikan keberkahan kepada umur kami, Ya Allah. Berikan keberkahan kepada umur kami, Ya Allah. Dan tutuplah, Ya Allah, akhirilah umur kami, Ya Allah, dengan penuh, Ya Allah, dengan keimanan, Ya Allah. Tutuplah umur kami, kelak, ya Allah, dengan kerinduan kepada-Mu, Ya Allah. Sehingga kami mati dalam keadaan khusnul khatimah, Ya Allah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatiha Al Mohon maaf dan mohon doa selalu taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Sebelum majlis talim ini kita tutup Ada satu pengumuman Dari DKM Masjid Keramat Megu Bahwasannya Beliau DKM-nya mengundang bapak atau saudara Untuk hadir dalam acara pengajian umum Dalam rangka menyambut Hari Raya Korban InsyaAllah akan diselenggarkan pada hari Munggu besok Malam Senin Jam 8 sampai selesai, tempat di Masjid Keramat Megu dan.